Blessed be the Most Merciful, the Most Gracious. Glory be to Allah, the King of the Universe. Peace and blessings be upon the Messenger of Allah, the Prophet Muhammad and his family and companions. Indeed, your Lord is with you, and He is All-Hearing, All-Knowing. His creation is a display of His signs, even in the minutest wabatina judriin infataha raksuhu labatina kurhatin bariat wartafakishurha walam yadhar syai'un nima tahtahu wa yahrumu fatqul maltahim wa ma tahta kulfatin minal aklaf fayajibu haslu batinihah liannaha mustahikatul izalati labatina syairin in aqada binasihi wa in kasura wala yajibu matmadadun wasdinsyakun balyukrahutarkuhuma bima in tahurin Wa mara anahu yaduru tagayurul ma'i tagayuran loran Walau bima'ala al-udwi khilafan di jam'in Wa yakfi dhanu umumihi ay al-ma'i al-basyarati wa syari Wa in lam yaitayaqonhu Fala yajibu tayakonu umumihi Bal yakfi huwala batu dhani bihi fihi kalwudu Wa sunnah lilwasli alwajib wal mandub Tasmi'atu awalahu Wa izalatu qadarin Wa izalatu Kamaniin wa mukhatin Wa najisin Wa inkafa lahumah khuslatun wahidah Wa ayyabullah man anzala Qobla ayyansilah liyakhrujah Mabakya bimajraw <tuh> Faba ta'izzalati qadarin Matmatodun mat wasdin syakun Thumma wudun kamilan ditibai Rawahu syaykhun Wayusanu lahu istishabuhu ilal farahi Hatta law ahdasa Sunnah lahu iadaduhu Wazamal muhamilih Ikhtisosahu bilhuslil wajib Ta'ifun <tuh> Iqtisasuhu Wa za'mul muhamili Iqtisasuhu Bilgusli alwajibi Da'ifun Walafdalu Adamu ta'khir algusli Kodamaihi Anilgusli Kama sorokabihi Fi alrawda Wa in tabadda Ta'khiruhuma Fi albukhari Walau ta'wadwa Asana algusli Au ba'dahu Hasala lah Asal sunnati Lakini Alafdalu Takdimuhu Wayukrahu Targuhu Wayanwi Bi sunnatal Ghusli In tajarodat jana badhu anil aswari, wa ilah nawabi raf al hadatil aswar, au nahwahu krujan min al khilafim mujibihil qaul bi adamil indiroji. Walau ahdasa ba' tartifai jana badil al doil wudu, lazimahul wudu murtaban bil binnia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawait ta'lima ta'lima li faida wal istifada wal nafa wal nifab Wasani hima dan yang kedua daripada Furul Kusli daripada kewajiban mandi. Yang pertama kewajiban mandi yaitu niat sudah kita bahas. Yang kedua yaitu Takmi Mulohir Badanin itu meratakan dohir daripada badan. Meratakan dohir daripada badan. Hatal Atfar sampai kukunya juga wajib di baso wama tahtaha dan sesuatu yang di bawah kuku-kuku wasya'ri dan rambut hatta al situ bil jarra hatta al-atfari wasya'ri ataf juga hatta al ataf ala zahir wama tahtaha dan sesuatu yang di bawah kuku-kuku Washari dan juga wajib meratakan daripada rambut lahiran, baik rambut yang lahir yang tampak wabaltinan dan rambut yang batin. Wa inka sufa walaupun itu rambutnya lebat, walaupun tebal rambutnya. Wa malzharamin nahwi mambati syaratin zalat qobla qasliha dan sesuatu yang tampak minahwi dari semisal. Mambati syaratin tempat tumbuhnya rambut Zalat yang hilang goblah gosliha sebelum membasuhnya Ini wajib meratakan nanti Wajib meratakan bima tohur Wajib meratakan seluruh anggota badannya dia Ini katakan badan semua anggota badannya dia Berarti mulai kepala sampai kaki Walaupun itu kuku sebagaimana wudhu Pembahasannya Sa'khilafnya juga sama dalam pembahasan wuduk kulit yang di bawah kuku gimana hukumnya wajib membasuhnya atau tidak kan di situ ada tiga agwal tiga pendapat sama pendapatnya di sini yaitu meratakan doahir daripada badan walaupun itu kukunya wajib dibasuh dan apapun ini bawahnya kemudian rambut beda dengan wuduk kalau dalam wuduk madhab syafi'i cukup satu rambut kalau dalam mandi semua rambut Baik yang rambut yang kelihatan atau yang tidak kelihatan Walaupun itu rambutnya lebat Walaupun itu rambutnya perempuan yang tebal panjang Tetap wajib dibasuh semuanya ketika mandi Dan juga wajib membasuh yang tampak daripada tempat Semisal tempat tumbuhnya rambut Sebelum dia mandi dicukur dulu rambutnya Sebelum dia mandi dicukur dulu rambutnya. Di situ kelihatan tempat tumbuhnya rambut. Apa wajib dibasuh? Wajib dibasuh tempat tumbuhnya rambut. Kalau setelah dibasuh, setelah dibasuh rambutnya kemudian dipotong, apa wajib dibasuh lagi? Tidak perlu. Di sini ya walaupun di situ ya sebelum apa? dibasuh dicukur dulu berarti ini memperboleh ini menunjukkan bahwa mencukur rambut Sebelum mandi boleh ya, bukan haram. Cuman di situ ada pendapat kan seperti kemarin sudah kita bahas. Ya di situ ada pendapat katanya akan dibangkitkan dalam uh, uh, di hari kiamat nanti, dalam karena bah rambutnya junub ya. Kemudian hadis kemarin sudah kita bahas juga. Berarti di sini ketika kita mencukur rambut sebelum mandi, apa wajib membasuh? bekas potongan daripada rambut wajib. Kalau setelah mandi, setelah dibasuh, setelah terangkat hadas besarnya kemudian mencukur rambut. Apa wajib dibasuh lagi? Enggak perlu. Itu maksudnya. Wasimah. Mati sesuatu yang menghalangi daripada masuknya air ke seluruh badan dan semuanya tadi itu harus dihilangkan dulu. Enggak cukup dibasuh begitu saja. Nanti ada di situ. Di situ masalah rambut e, apa ini? Kan rambut wajib dohir dan batin. Tapi kadang-kadang ada rambut itu rambut yang gimbal, ada rambut yang dikelabang ada rambut yang nempel dengan sendirinya. Gimana itu pembahasannya? Kalau memang rambut itu nempel dengan sendirinya, ya ini gimbal, ya dan sulit so, tidak bisa untuk ya ketika dibasuh tidak tembus ke rambut bagian dalamnya. Nah, itu kalau memang dengan sendirinya tak wajib membukanya. Ada yang mengatakan dimaafkan sedikitnya kalau memang kurang. Kalau di kelabang madfur namanya di kelabang, kalau memang itu kelabangnya terlalu rapat sehingga air tidak masuk ke dalam bagian dalam daripada rambut, berarti wajib fatkuh wajib membukanya itu madfur kelabang. Kalau memang kelabangnya itu lebar, sekiranya dibasuh masuk ke sela-sela daripada rambut, masuk ke bagian dalamnya, berarti tidak wajib dicabut. Tergantung tadi, kelabang ya kelabang rambut itu kalau memang terlalu rapat sekiranya tidak bisa masuk air, berarti wajib dibuka. Kalau enggak, enggak wajib dibuka. Kemudian wasimah, lobang telinga wajib dibasuh. Lobang telinga yang kelihatan Bukan lobang dalamnya Bukan bagian baltin simak ya, Bukan bagian dalamnya telinga Simak masih lobang telinga yang kelihatan Wafar jimraatin Wajib membasuh kemaluan perempuan Kemudian Wafar jimraatin indajulusiha Ala gadamaiha Dan wajib membasuh kemaluan perempuan Ketika duduknya itu perempuan Ala gadamaiha Di atas dua kakinya Dengkerang duduk apa ini namanya medongkrong ya nah, duduk medongkrong ketika duduk medongkrong kelihatan itu kemaluannya itu yang wajib dibasuh wasuguin dan pecah-pecah baik pecah-pecah di kaki atau di tangan ataupun di badan seandainya ada wajib dibasuh dengan air wabatini judrien dan bagian dalam daripada judri cacar cuman invata haroksuhu jika terbuka kepalanya maksudnya di sini apa jika sudah pecah kalau masih gelembung ya tidak wajib dipecah kalau sudah pecah ah itu wajib biasanya kan kena air bisa disisihkan itu bisa dibuka berarti wajib dibuka wajib dibuka itu cacar wajib masuk ke apa ke kulit di bawah daripada itu cacar wajib kalau memang belum pecah ya tidak wajib dipecah atau kalau sudah pecah sulit untuk dibuka karena sudah nempel kadang-kadang kalau cacar itu ketika pecah nempel ketika dicabut sulit ya Beni ya sudah tidak wajib dibasuh bagian dalamnya kenapa karena sudah menempel di situ dikatakan apa wabatinujdriin in fataharasuhu jika terbuka apa kepalanya maksudnya kulitnya Korajah bihi ma idalam yan fatheh, fala eji boleh kuwu wakas lubat ini. Label gurhatin tidak wajib bagian dalam daripada gurhah luka bariat yang sudah sembuh, wartava agi yang sudah terangkat kulitnya, kulitnya itu luka. Walam yad harusnya onmi mithah tahu dan tidak tampak sedikitpun mithah tahu daripada sesuatu yang di bawah itu ma. Nah, kalau misalnya ada gurah luka itu lama kelamaan kalau kering kan tumbuh kulit yang menutupi daripada itu luka apa berarti wajib di, apa dicabut itu kulit disobek itu kulit sehingga dibasuh di atasnya air tak wajib kalau sudah tumbuh kulit di bawahnya walaupun itu tipis sudah menutupi daripada luka ya sudah tak wajib kecuali yang terakhirnya saja. Mengatakan labatin kura tidak wajib bagian dalam daripada luka bariat yang sudah sembuh wartafa adan terangkat kisruha kulitnya sudah terangkat kulitnya maksudnya sudah menutupi walamiat harsyun mimatah tahu dan tidak tampak sedikitpun mimatah tahu daripada sesuatu yang di bawahnya kemudian kalau seandainya ada jari yang nyambung, kadang-kadang dua jari menyambung, nempel. Dua jari menempel. Kan kita kan wajib membasuh semua daripada jari-jari kita yang kelihatan. Lah kalau menempel, apa wajib dipecah, apa wajib disobek, supaya bisa dibasuh antara sela daripada jari-jari itu. Hukumnya gimana? Merobek daripada multahim. Multahim itu apa? dua jari atau berapa jari yang menempel. Wayahru mufadqal multahim dan haram membuka atau merobek al-multahim. Jari-jari yang menempel, baik itu jari tangan atau jari kaki. Kenapa? Karena bukan zahir badan sudah ketika menempel sudah yaitu yang dohir yang kelihatan yang wajib dibasuh. Apa apa boleh merobeknya? Haram hukumnya Cuman di situ kalau di ibarat, ibarat e, Nihaya Di kitab Nihaya Haram membuka Jari-jari yang menempel Baik jari tangan atau jari kaki Kalau memang mengkhawatirkan Kalau mengkhawatirkan Seperti mengkhawatirkannya Dalam Bab baptayamum Takut meninggal Atau takut lumpuh Atau takut tambah parah atau takut yang lainnya seperti pembahasan di tayamum. Nah, kalau khawatir seperti itu, berarti di hukumnya haram. Kalau tidak boleh, tidak haram membuka daripada jari-jari yang menempel. Nah, kalau kita lihat ilmu kedokteran sekarang, mungkin jadinya ndak ndak mahalur, ndak bahaya. Ya, karena sebelum dioperasi, sebelum dibuka, pasti dilihat dulu ini ada uratnya apa ndak antara tangan dengan tangan antara selaputnya itu apa ada uratnya atau tidak akan kelihatan. Kalaupun ada uratnya mungkin bisa diatasi kalau ilmu kedokteran sekarang. Ah berarti kalau memang dipastikan atau dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar bahwa tidak membahayakan berarti boleh. Nah di sini yahrum ibaratnya itu ay bila darurah. Harumafadku hali anna karena itu Mengadap dirinya bila darurat dengan tanpa darurat. Aiy, maksudnya apa? In khafah mahdur tayamum fi mayadhar akhlan min al ilah. Bererti hukumnya terjelas. Wajah rumofatul multahim, wamatah taqulfatin. Ini mak tu fakir sebelumnya. Wajib membasuh matah taqulfatin sesuatu yang dibawa kulfah min al aglaf daripada aglaf. Kulub, ya. Wajib membuka Wajib membasuh Sesuatu yang dibawah kulub Ketika ada orang belum sunat Ya berarti itu Bawahnya kan wajib dibasuh ketika mandi Terus ya apa ketika mandi Wajib dibuka kalau belum sunat Wajib dibuka Maka dikatakan wajib Membasuh dibawah kulub Maka wajib membasuh Batinnya daripada itu Kenapa Kenapa li'annaha mustahiqatul izalah karena itu gulfah berhak untuk dihilangkan wajibkan sunat wajib sunat ya karena itu ketika ada gulob yang belum disunat ya berarti ketika mandi wajib dibuka waduh kalau dibuka tidak bisa seandainya udah besar masalah dia Ya begini hukumnya itu wajib kalau memang mudah Kalau tidak mudah, tidak bisa, berarti wajib dipotong. Kenapa? Karena memang wajib dipotong itu golok yang menutupi daripada rok surdaqarnya itu wajib dipotong. Kalau belum dipotong kalau seandainya tidak bisa dibuka, ya berarti dipotong. Oh tidak bisa dipotong. Kenapa? Wah dia punya penyakit gula misalan. Kalau dipotong bahaya. Ya begini hukumnya ya, sudah. Dia tetap wajib sholat kafa ghiru tahuran seperti orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu wajib tetap sholat Kalau suatu saat dia bisa dipotong lagi wajib iya ada. Salat wagi du kan wajib iya ada. Ini kalau orangnya masih hidup. Kalau mayit sudah meninggal dan dia belum disunat, iya apa ini hukumnya? Apa wajib dipotong? Enggak boleh. Haram dipotong. Ya, karena isdirak katanya isdirak lil ma'jid haram untuk dipotong terus ya Apa apa wajib tetap dimandikan atau tidak? Nah, di situ ada dua pendapat. Kalau Imam Romli tidak usah dimandikan, langsung dikubur, tidak usah dimandikan. Kalau Ibn Hajar wajib tetap dimandikan dan untuk kulit yang di bawah kolob tadi yang menutupi daripada rukzudakar ditayamumi, tetap wajib dimandikan. Dan tayamum untuk di bawah gulubnya, kemudian wajib disolati. Kalau Imam Romli tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, udah langsung dikubur. Itu pendapat Imam Romli. Untuk orang yang gulub dan dia apa mayit sudahan itu kalau mayit. Kalau masa hidupnya ya tadi itu kalau memang bisa dibuka ya wajib dibuka ketika mandinya. Kalau memang tidak mudah untuk dibuka ya berarti dipotong. Kalau tidak bisa dipotong berarti hukumnya dia tetap wajib sholat kafagidid tohuren. Seperti orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Labaltini sya'rin in agada binafsihi. Ini pembahasan yang tadi ini terlalu cepat tadi. Lah batin syarin in agadabi nafsihi wa in kasuro. Tidak wajib membasuh batin syar, bagian dalam daripada rambut in agadabi nafsihi yang menjadi dengan sendirinya, maksudnya menempel dengan sendirinya wa in kasuro. Berundal, gimbal ya, gimbal dengan sendirinya wa in kasuro. Walaupun banyak. Jadi saya sudah terangkan tadi ya, terlalu mendahului. Nah, di sini pembahasan kalau memang rambutnya itu gimbal dengan sendirinya ya Bukan bife'lil fa'il bukan dengan pekerjaan dia dikasih obat supaya gimbal rambutnya Rambutnya biasa dikasih obat sampai gimbal lain Ini gimbal dengan sendirinya Walaupun banyak apa wajib membasuh bagian dalamnya gak wajib Udah yang tampak aja yang wajib dibasuh Itu yang wajib dibasuh Ini mustasna berarti ya Wajib membasuh, tadi kan wajib membasuh rambut dohiron wabatinan, kecuali in agoda binafsihi, jika rambut itu ngimbal dengan sendirinya. Lah Kalau kelabang tadi itu, sudah terangkan kan kelabang, kalau kelabang berarti bifi'lil fa'il, rambutnya di kelabang, ya wajib dicabut kalau memang terlalu rapat se sehingga air tidak masuk ke bagian dalam. Kalau kelabangnya lebar, ya berarti wajib tidak wajib, apa, tidak wajib membukanya, kalau memang bisa masuk ke bagian dalam daripada itu rambut. La baatinis in agada binafsihhi wa in kasura. Sama juga ketika mandi tidak wajib membasuh bagian dalam daripada mulut. Tidak wajib membasuh bagian dalam daripada hidung. Tidak wajib membasuh bagian dalam daripada mata. Dan tidak wajib membasuh rambut yang tumbuh di hidung tidak wajib membasuh rambut yang tumbuh di mata seandainya ada. Itu semuanya tidak wajib. Kalau pembahasan najasa nanti lain. Kalau ada najis di dalam hidung, najis di dalam mulut, ya itu wajib dibasuhkan, eh, wajib dibasuh, wajib disucikan. Kalau untuk ghusl janabah mandi janabat tidak wajib membasuh bagian dalam daripada mulut atau hidung atau mata. Loh kok lain, kalau di dimajis kok wajib dibasuh? Iya, karena lewal di amrin amrin najasa. Karena beratnya urusan najis sampai wajib membasuhnya. Loh kok bisa dikatakan berat? Iya, kalau mandi jenazah, kalau orang mati syahid kan tidak boleh dimandikan. Cuma kalau ada najisnya wajib dibersihkan walaupun harus menghilangkan damu syahadah. Walaupun harus menghilangkan darahnya orang mati syahid Kalau ada najisnya Berarti apa? Karena urusan najis ini berat Sampai darahnya orang mati syahid yang seharusnya tidak boleh dibersihkan Karena ada najisnya wajib dibersihkan nah, Itu menunjukkan bahwa urusan najis itu berat Tidak seperti wasilul janabah Wala yajibu matmadhatun Tidak wajib matmadhat Wastinsyakun tidak wajib kumur Tidak wajib istinsyak Memasukkan air ke dalam hidung Bal tukro Bal yukro hutarkuhuma Akan tetapi dimakruhkan Meninggalkan kumur dan istinsyak Kalau tanya ada ada yang bertanya Seandainya kumur itu wajib apa anda Istinsyak itu apa wajib apa anda Ketika mandi wajib Tidak wajib Cuman makruh meninggalkannya Kenapa? Karena disunahkan kumur dan istinsyak Karena disunahkan kumur dan istinsyak Berarti hukumnya tidak wajib Cuman wajib e, dimakruhkan ketika meninggalkannya Kenapa? Khurujan min khilaf Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya Karena pendapat Imam Abu Hanifah Kumur dan istinsyak Kumur dan memasukkan air ke dalam hidung Itu hukumnya wajib Kemudian bima intahurin Ini berkaitan dengan takmim meratakan seluruh badan dan semuanya tadi bima intahurin dengan air yang tohur air suci mensucikan wa mar anna yadhurru taghayyurul ma'i taghayyuran dhorran walau bima alal udwi khilafan li wa dan telah berlalu sudah dibahas dalam syarat wudu syurutul wudu sudah dibahas yaitu apa annahu yaduru sesungguhnya bahaya tidak diperbolehkan taghayyurul ma berubahnya air taghayyuran yang mana perubahannya dhorron membahayakan dikatakan taghayyur dhor ai bihaitsu yuslabu Anhu ismul mak sekiranya dicabut darinya nama air tidak dikatakan air sudah berubah warna bau atau rasanya perubahan yang banyak nah, itu sama syaratnya juga di sini walau bima alal udwi walaupun dengan sesuatu di atas anggota, <coughs> anggota. syaratnya kan waktu darab syarat duduk apa alayakuna alal udwi ma yuqayirul ma' Yaitu hendaknya tidak ada di atas anggota Sesuatu yang bisa merubah air Seandainya ada Za'faron di atas badannya Ketika dibasuh airnya berubah Ya apa ini hukumnya Ya berarti harus dihilangkan dulu Yang merubah air Tidak cukup dibasuh dengan eh, Apa ini Dengan basuhan sekali Terus kemudian masih ada perubahannya Khilafan di jamin berbeda daripada kelompok ulama Ada yang mengatakan cukup Kemudian wa yakfi dhannu wa yakfi dhannu umumihi ay al ma'a wa sya'ri wa in lam yatayagannu fala yajibu tayagannu fala yajibu tayagannu umumihi bal yakfi ghalabatul dhann bihi fihi kal wudu Apakah wajib ketika membasuh air ke seluruh badan ini harus yakin air itu sampai ke seluruh badan enggak perlu enggak perlu sampai batas yakin cukup dhann menyangka air sudah merata sudah cukup enggak perlu diperiksa wa dan cukup dzan umumih menyangka umumih meratanya ai alma air alal basharati di atas kulit wasyari dan rambut wa in lam yatayakunhu walaupun tidak meyakininya yang penting dzan dah cukup falajibu maka tidak wajib tayakun umumih Yakin meratanya air, bal akan tetapi yakfi cukup ghalabatuddhan meratanya uh, apa ghalabatuddhan mengalahkan daripada prasangkanya bihi dengan itu meratanya air fihi. Bihi di situ ai dengan meratanya air fihi ai fil di dalam mandi. Kalau wudu sebagaimana wudu. Sebagaimana wudu ketika kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan tidak wajib yang yakin Yang penting hola batullah merata ke anggota yang wajib dibasuh cukup Ini juga sama Mandi ketika mandi tidak perlu diperiksa Harus sampai yakin tidak perlu Yang penting sudah dia mengalahkan perasangkanya dia Maksudnya sudah dengan perasangka yang kuat bahawa air sudah merata Jadi tidak perlu was-was Tidak perlu was-was dia kalau sudah mandi Dia merasa sudah ke seluruh anggotanya sudah cukup tidak perlu diperiksa satu persatu Wasunnah dan disunnahkan Disunnahkan lil lil wajib wal mandub Untuk mandi wajib dan mandi yang disunnahkan Disunnahkan apa? Tasmiyatun awwalahu. Disunnahkan membaca basmalah Disunahkan membaca basmalah pertama daripada mandi Pertama mandi disunahkan membaca basmalah Loh ya apa kalau junub? Basmalah itu kan Al-Qur'an Katanya diharamkan kiraatul Quran bagi orang yang junub Ya jangan diniatkan baca Al-Qur'an Kan disitu diharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub Idhaka Nabi Ghazil Quran kalau memang itu dengan maksud Al-Qur'an kalau because didikir, tidak haram kan? Ya berarti ketika membaca basmalah Jangan bermaksud kecuali Dikir Kalau dengan Maksud dua-duanya atau dengan maksud Membaca Al-Quran, hukumnya haram Sebagaimana telah dijelaskan Kemudian Selain disunahkan membaca basmalah Sama pembahasannya, kalau Pertama sebelum mandi disunahkan Baca basmalah. kalau tengah-tengah mandi Dia lupa membaca basmalah, ia ya mendatangkan Di tengah-tengahnya Sebagaimana wudhu sama pembahasannya adalah pembahasan wudhu. Waizalatuhu qadarin tahhirin dan disunahkan membasuh kotoran Tahirin yang suci seperti apa? Kamaniin seperti mani. Mani itu hukumnya suci, cuman wajibkan mandi. Disunahkan membasuh kotoran baik yang suci seperti mani, wamukhatin dan apa ini? Ingus. Wanajisin dan juga wajib membasuh kotor. Sunnahkan membasuh kotoran yang najis, seperti apa yang najis khamadin seperti madi, karena biasanya sebelum keluarnya mani keluar madi dulu. Nah, karena itu ada yang suci, ada yang najis. Disunahkan membasuh yang najis dan yang suci. Wa in kafalahuma kuslatun wahidah. Walaupun cukup untuk keduanya untuk membasuh mengangkat hadas dan untuk me Ngangkat kotoran kafah cukup ghuslatu wahidah satu kali basuhan. Ini pendapat Imam Nawawi, kalau Imam Rafi'i kan tak cukup. Ya pendapat Imam Rafi'i wajib menghilangkan kotorannya dulu yang najis baru menghilangkan mengangkat hadasnya. Kalau Imam Nawawi cukup satu kali basuhan sama pembahasan dalam wudu. Pembahasan dalam wudu sudah ada kan sudah dibahas itu. Pendapat Imam Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang pertama yaitu pendapat Imam Nawawi yang mengatakan kalau ada kotoran baik itu suci atau najis dan juga ada hadas cukup dengan satu kali basuhan untuk keduanya itu pendapat Imam Nawawi. Inkaafa lahuma ghaslatun wahida. Cuman tetap syarat-syarat yang lainnya itu ada kalau memang itu kotorannya itu suci ya tetap tidak sampai merubah air ya seperti syarat-syarat ghusalah. Syarat ghusalah membasuh dari badan najis, basuhannya kalau memang ternyata keluarnya jatuhnya air itu berubah airnya berarti apa? Ya, tangannya atau badannya yang dibasuh tadi belum terangkat hadasnya. Sebagai pembahasan dalam pembahasan air. Kemudian wa'iyabulaman anzalagobla ayaktasila liyukrija liyakruja ma bagiyabi majrohu wa'iyabulah disunahkan untuk kencing dulu gobla ayaktasila sebelum dia mandi sebelum dia mandi disunahkan kencing dulu kenapa liyakruja supaya keluar supaya keluar ma bagiya sesuatu yang tersisa daripada itu mani masalan. Bima Bimajrohu di jalanan itu kencing Jadi ketika kita sebelum mandi Kadang-kadang di jalanan kencing itu ada sisa mani Untuk supaya sisanya itu keluar ya disunahkan kencing Kenapa? Pertama ya karena kalau seandainya setelah kita mandi keluar itu mani Wajib mandi lagi kita nah, Supaya kita tidak wajib mandi lagi Kencing dulu sisanya biar keluar kalau sudah keluar, tak sudah tak ada berarti, tak ada maninya, tidak akan mewajibkan mandi lagi. Atau juga bahaya, kalau seandainya ada tersisa di situ sisa mani, kalau memadat itu bisa menghambat jalur jalurnya daripada kencing, bahaya juga. Mutlaknya. marah. حتى في عجل المرء كيف ما باجي في عجل المرء ما يخرج من هناك ها اما ليه لا سي يخرج من هناك او طريق ثاني اظن ما كذا ده ما بين ما بين اطلقكم و اي ابو لمن انزل قبل ايغتي قبل Disunahkan <tuh> kencing bagi orang yang anzala, anzala apa? Keluar mani. Dikatakan eh khurujul mani ya, keluar mani. Bagi orang yang keluar mani, berarti sebelum mandi disunahkan kencing. Kalau junubnya bukan karena keluar mani, apa disunahkan kencing? Ya enggak. Bagi orang yang keluar mani disunahkan apa sebelum mandinya untuk kencing? Kenapa? Supaya keluar dari yang tersisa di jalanan itu kencing. ada pertanyaan Maksud apa Ustadz, oh, ada orang ya setelah Inzal itu yang dimaksud ta tarotan awal dan tarotan kedua itu gimana Ustadz? Ah. Nah, se seperti ada orang yang Inzal setelah keluar terus Ustaz, habis itu uh, mandi ya, mandi janabat terus dapat keluar satu jam lagi. keluar lagi. Hmm. Itu, yang apa wajib mandi lagi, apa di hmm. mana gimana? Eh, kemarin kan dibahas masalah mani yang wajibkan mandi yaitu mani ay mani min nafsihi wa yakhruju awal kan itu ya Mani dirinya sendiri dan keluar pertama kali Keluar pertama kali itu maksudnya su kalau sudah keluar Surahnya yang tidak keluar pertama kali nih Ketika keluar diambil lagi, ya enggak tahu diambil dengan suntikan Kemudian dimasukkan lagi Dimasukkan lagi, keluar lagi Keluar yang kedua ini, apa wajibkan mandi? Seandainya, dia keluar mani Diambil dengan suntikan, mandi dia Setelah mandi, dimasukkan lagi Yang disuntikan tadi itu, keluar lagi Dari yang dimasukkan dengan suntikan tadi itu Apa wajibkan mandi? Tidak wajibkan mandi Kalau pembahasan seperti tadi, seandainya dia mandi Setelah keluar mani mandi Kemudian ada sisa, keluar lagi Ya wajib mandi lagi Kalau untuk perempuan Kan ada pembahasan ada persyaratannya itu, kalau seandainya keluar dari perempuan, keluar dari kemaluannya, mani padahal dia sudah mandi, apa wajib mandi yang kedua nah, di situ? kalau memang dia bukan datu syahwa bukan perempuan yang punya syahwat biankanat na'imah, seperti seandainya dia tidur, awsori atau dia masih kecil berarti diyakini itu mani yang keluar bukan maninya dia, maninya lelaki, kalau maninya lelaki ya enggak wajibkan mandi kalau mana yang keluar maninya lagi, tidak mewajibkan mandi. Berarti keluarnya itu mani, ya keluarnya itu mani diakini ya maninya lelaki. tidak mewajibkan mandi. Kalau dia itu orang dewasa dan dia itu ada tu syahwa gitu ya, ada tu syahwa maksudnya bukan anak kecil, dia itu orang dewasa. Berarti kalau keluar lagi, ketika dia itu orang dewasa setelah mandi, ya berarti itu mani ada kemungkinan maninya lagi, ada kemungkinan maninya dia tetap mewajibkan mandi bagi itu perempuan. Jadi kalau masih kecil atau dia dihubungi ya Berhubungan ketika dia tidur ya, Seperti ya, kalau tidur itu surahnya sangat sulit Cuman mungkin ya dikasih obat tidur Tidak terasa dia tidur Berhubungan dihubungi sama lakinya Kemudian setelah bangun dikasih tahu <tuh> Tadi kita berhubungan Tidak sadar ya Kemudian dia mandi Setelah mandi keluar lagi Maninya laki itu Karena dia tidak terasa Tidak mungkin keluar dari maninya dia Hah. Langsung aja langsung. Ya. apa itu? Dibetulkan itu. Begini Ini zat yang saya tanyakan Wasunna sunnalil ghusli wajib tasmiyatun. Ini disunatkan baca Bismillah ini bila mana di ceting bagaimana mandinya kan ada uh, jamban ada tempat kotoran lah baca Bismillah itu bagaimana apakah tetap disunatkan di sana? Ya memang tetap ya hukumnya membaca basmalah di kamar mandi hukumnya membaca Alquran ya atau Ismul Maulom kan hukumnya makruh di kamar mandi. Ya, ketika disunahkan seperti ini ya Pak Ya tetap dimakruhkan. Terus ya apa ini kok disunnahkan? Ya kan enggak harus mandi di tempat seperti itu. Ya dia bisa mandi di kolam renang atau di yang lainnya kan masih bisa. Ah, kalau saya di kamar mandi, yang di situ ada yang, yang dikatakan makruh. Untuk membaca dikir atau ismul mu'adlam ya tetap dimakruhkan. Terus ya apa sunahnya? Baca dalam hati. Baca di dalam hati. Tuan Ada itu sampai, saya, sampai sekarang belum temukan itu. Ada di syarahnya Adkar. Syarahnya Adkar tar desitu. Kalau seandainya ada kesunahan seperti wudu atau mandi atau yang lainnya, di situ dikir tetap boleh membacanya. Mungkin belum mana temukan di syarah Sharul At-Tar belum temukan sampai sekarang. Yang ada yang ada di kitab kebanyakan seperti itu. Kalau memang apa di kamar mandi, ya dalam hati. Ada yang lain, -lain. Ah, Sedikit tambahan Al-Karaha itu dalam fikih itu ada Tiga macam, ada Karaha Di Tahrim Ada Karaha Di Tanzi Ada Karaha Di Tarqil Aulat Di Tarqifadilah hmm? Contohnya Di Tarqifadilah ini Me, kamu nggak sun, eh, kamu eh, masuk masjid misalnya, masuk masjid itu harus sunkan etikaf, kan gitu. Nggak etikaf juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, nggak etikaf juga nggak apa-apa, tapi karena digalakan etikaf, maka kamu dari itu makro masuk masjid hanya sekedar untuk majelis begitu aja. Nah, Ditarik fati, fatilah. Nah, karena itu ada beberapa hal yang dikatakan makro itu karena liter atau liter Aulah. Allah. Eh, ada perlu dibahas yang lain? Ya, si eh, pakemik, pakemik, pakemik karena masuk radio. Tadi yang dikatakan kalau tahta kulfa tadi ada dua pendapat. Bagi menurut Imam Romli tadi dibilang yudfan bila solat. Jadi yang anda dengar antum menyatakan bila solat, yakni tak usah dimandikan juga. Begitu. Mungkin itu tetap dimandikan, cuma tak usah disolati. Gitu. Yang Inda Imam Romli Imam Ibn Hajar itu disolati lidoruroh, sedangkan Inda Imam Romli yudfan bila solat. Mungkin tetap itu mungkin tetap dimandikan cuma tidak usah disolatimu begitu. itu Wujubul Ghoshul Tidak <tuh> tetap tidak dimandikan Kenapa? Mana keterangan yang menyebutkan bahwa tidak usah dimandikan Wujubul hmm? <tuh> Ghoshul Salat bathin khilaf ini. Ya. Salat khilaf. Di haknya di hak si shahid, di Alasannya, syahid, syahid, alasannya. bila salat itu karena tidak dimandikan. Benar lah. Nah. Hmm? Karena sebelumnya kan itu Ustaz, ada fahizul lam yumkin itu. Qita yamumi amatah, terus salat di darurah. Ibnu Hajar mengatakan Menti. seperti itu. Jadi gitu ketenangannya memang gitu, intih. Enggak wajib mandi begitu tadi diterangnya kayak gitu. salah wala matan. Imam mem ammatatah wa Jadi, uh, al-ghusl wajib untuk dimandikan cuma masalah salat haja di situ khilaf antara Ar-Ramli wa when? Nawawi. Ya mana ada. Hasil berarti keduanya wajib mandi, gitu kan? Ya, wajib di mandi. mandi. Di berarti Ibn Hajar tetap dimandikan dan ditayamumi, kemudian disolati. Kalau Imam Romli dimandikan, tidak ditayamumi, langsung dikubur dengan tambah disolat. Ya begitu. Ya. Ya, ya ya. Oke. Okay. Munculnya khilaf antara Ibn Taymiyyah dan masalah mensyuruti tayammum harus bada izalatul najasah. Ketika bisa untuk izalatul najasah, Imam Rawlan menyatakan enggak sah tayammumnya. Sehingga Pak, ya enggak perlu ditayamum lagi karena enggak sempurna dalam thaharnya. Berarti Yudfan bila sholat Tapi Ibn Najjar menyatakan Takhfifan Lina jasa, takhfifan di dalam masalah Tetap yumimah dan bisa Di sholati Ya sah Termasuk syaratnya Tayamum kan harus menghilangkan Najis, jadi kalau Misalnya orang Belum cewa Kemudian wudhu, itu sah Kalau belum cewa, kemudian tayamum Kan memang enggak sah harus membersihkan najis dulu, baru tayamum. Nah, Sedangkan orang yang tidak dikhitan, kan makhtun dari itu, itu kan berarti hamilun najasa. Mau ditayamumie gimana? Long dia tadi itu tidak menghilangkan najis dari itu. Heh. Nah, di situ ada khilaf. Tapi menurut pihak hajar ada takfif di situ. Namp. Ada yang lain Maafi Saya gerak Al-Quran Fadol Kasih mic-nya belakang Mic-nya kasih belakang Tadi dijelaskan, bagian yang kedua dari kewajiban mandi, ta'amimul badan bilma. Dijelaskan seandainya ada sebagian anggota, ada yang bisa merubah terhadap air, seperti dijelaskan Zakbaron misalnya, itu tidak cukup harus dihilangkan dulu. Kilafan li jam'in. Berbeda dengan pendapat sebagian golongan. Yang ana tanyakan di antara jam'in itu siapa? Apa ini masuk pembahasan wudhu itu? Pembahasan wudhu ana itu. Iya, mayughyirul ma'idhu, ha? Eh, bahasa wuduk kan ada itu. Balik ke sana mungkin. Kenapa harus tahu khalafan jam Inden. Enggak so. <laughs> <laughs> percaya sama kitabnya. <laughs> ya, saya kira uh, bisa diteliti itu nantinya okay. tapi yang jelas uh, kalau sudah khilafal jam'in ya berarti jamak di sini muktabarin ya ulama-ulama yang bisa di di apa? yang kredibel bukan segala ucapan orang-orang itu. Jadi khilafan di jama'i minal ulama' hmm? Jadi memang ada khilaf di situ, itu saja nah. Tapi itu eh, eh, bukan berarti Yang yusrabu anhu ismul ma' ya, Kalau memang terlalu parah Misalnya mangsi begitu ya Itu harus dibersihkan nah, Kalau memang perubahannya sedikit Mungkin itu yang ada khilaf itu Tapi kalau memang terlalu banyak Ya berarti enggak bisa di situ karena yoyul ma itu betul itu